Bismillah kita lanjutkan berikutnya adalah ismul fa'il Beliau di sini ismul fa'il. Hua <tuh> ismun musta'kun Dia itu adalah isim mustaq. Dan memang bagian dari isim mustaq. Ya, sebagaimana pernah Anas sebutkan tentang jenis-jenis isim mustaq. Salah satunya di situ adalah isim fa'il. Ya. Adalah isim yang dipecah Min fi'li as-sulasiyyi wa-goyrihi. Dari fi'il yang tiga huruf. Atau fi'il yang lebih dari tiga huruf. Jadi baik fi'il tiga huruf dia punya isim fa'il. Atau baik fi'il lebih daripada tiga huruf juga memiliki isim fa'il. Liyadulla alaman wako'a minhu al Tujuannya, lam li Untuk menunjukkan kepada orang. Wa ko'a minhu al Yang terjadi dari orang tersebut. Sebuah perbuatan. Jadi tujuannya nanti simfa'il ini untuk menunjukkan bahwasanya ada seseorang yang terjadi dari dirinya sebuah perbuatan seperti kita katakan dharibun orang yang memukul jadi menunjukkan bahwasanya seseorang tersebut perbuatan memukul terjadi pada dirinya atau sajidun orang yang sujud Menunjukkan bahwasannya orang yang sujud seseorang tersebut terjadi perbuatan sujud darinya. atau orang tersebut atau perbuatan tersebut ya itu koma bihi berdiri atau terjadi dengan bihi kembali keman dengan orang tadi jadi baik terjadi perbuatan itu dari orang tersebut Contohnya seperti Tariqun syariba al-asira. Tariq telah minum al-asir yaitu jus. Ya minum jus. Atau Tariqun syaribun al-asira. Tariq itu adalah orang yang meminum jus. Ya, syaribun ini adalah isim fa'ilnya. Atau Isma'ilu sajada. Ismail dia itu telah sujud. Menjadi Isma'ilu sajidun. Ismail itu adalah orang yang melakukan perbuatan sujud. Ya, Isma'ilu sajidun. Ismail adalah orang yang melakukan perbuatan sujud. Adalah istiqoqu ismil fa'il, yaitu pecahan dari isim fa'il. Yushtaqu ismu fa'il min al-fiqli al-sulati wa gairhi, wadalika al-tafsili atali. Isim fa'il itu dipecah atau dibuat nanti dari fiil yang tiga huruf dan fiil yang selain dari tiga huruf. Jadi baik dia fiil tiga huruf atau fiil yang selain daripada tiga huruf, maka isim fa'il itu bisa dibuat darinya. Wazalika ala tafsilit tali. Yang demikian itu sebagaimana perincian berikut ini. Ya, yang demikian itu. Sebagaimana perincian berikut ini. Sekarang lihat ismul fa'ili minasulasi isim fa'il dari fi'il yang tiga huruf ya ti ismul fa'ili minal madi asulasi as ala wazni fa'ilin atau fa'ilun isim fa'il dari fi'il madi yang tiga huruf itu datang dengan mengikuti wazan fa'ilun. ya, Itu datang dengan mengikuti wazan fa'ilun. Seperti, Qotala, Qotilun, Khoroja, Khorijun, Nasaro, nashirun, Fataha, Fatihun, Akala, Akilun, Akhoza, Akhizun. Paham? Jadi kalau dia dari fi'il yang tiga huruf, maka cara membuat isim fa'ilnya itu dengan mengikutkan wazan fa'ilun. sekarang di sini yang perlu kita perhatikan dari masalah isim fa'il yang tiga huruf, ya tadi dikatakan dia itu mengikuti wazan fa'ilun ketika dibentuk dari fi'il yang tiga huruf. Kemudian di sini kita punya sedikit gambaran. Ini tambahan kaidah saja. Kalau dia dibentuk dari fiil yang tiga huruf tapi fiil mahmuz. Berarti fiil yang memiliki huruf hamzah di dalamnya. Ya. Dari fiil mahmuz. Yaitu fiil yang Salah satu dari hurufnya itu adalah huruf hamzah. Perinciannya kalau dia dari fi'il mahmuz apabila hamzahnya itu pada ain fi'il dan lam fi'il ya ain fi'il dan lam fi'il maka tetap mengikuti wazan fa'ilun ya seperti contoh sa'ala dan qara'a Saala ini termasuk fi'il mahmuz, tapi yang a'in fi'ilnya berbentuk hamzah. Saala. Koro'a, ini juga fi'il mahmuz. Namun nanti lam fi'ilnya berbentuk huruf hamzah. Ini nanti ketika dibuat isim fa'il, tetap pada wazan fa'ilun. Menjadi sa'ilun kori'un. Ya qa'ilun qari'un Afum namun kalau misalkan fa fiilnya berbentuk hamzah berarti fa fiilnya fa'alannya itu fa fiilnya berbentuk hamzah seperti kalau kita ambil contoh akala atau amaro. atau akhadha ya akala amara akhadha ini fi'il mahmuz tapi hamzahnya ifa' fi'ilnya berbentuk huruf hamzah. Maka caranya adalah dengan memanjangkan bacaan huruf hamzah tersebut. Ya, diberikan tanda baca panjang pada hamzah tersebut. Aqilun, amirun, akhizun. Paham? Kasih tanda baca panjang kalau di Al-Quran seperti bacaan panjang yang naik tiga harokat atau lima harokat. Bukan ditambahkan alif setelah hamzanya ya. Kalau dia nanti failun, sa'ilun setelah sin itu ditambahkan alif. Kalau ini tidak. Caranya adalah memanjangkan bacaan isim failnya menjadi aqilun amirun dan akhizun tapi bukan dikasih alif tapi dikasih tanda bacaan panjang ya yang bengkok di atas itu Kemudian Permasalahan berikutnya adalah Isim fa'il dari fi'il yang mu'tal Kalau tadi fi'il mahmuz fi'il mu'tal berarti salah satu dari huruf fi'il tersebut itu berbentuk harful illah bukan berbentuk huruf hamzah ya salah satu dari huruf fi'il tersebut itu berbentuk harful illah maka cara membuat isim fa'ilnya yaitu dengan mengganti alif e, tunggu dulu fi'il muqtal ya perinciannya kalau misalkan dia muqtal pada ain fi'ilnya ya muqtal pada ain fi'ilnya berarti seperti qala ba'a asha ya qala ba'a Asya. ini mu'tal pada ain fiilnya maka cara membuatnya nanti ya alif pada fiil tersebut diganti dengan hamzah ya alif pada fiil tersebut diganti dengan hamzah Ingat, hukumnya ini sama. Baik, aslinya alif tersebut adalah waw. Atau asli dari alif tersebut adalah ya. Sama-sama diganti dengan hamzah. Seperti kita ambil contoh. Kola yakulu. Berarti alif pada kola tersebut aslinya adalah waw. Asya Ya'ishu. Asya Ya'ishu. Berarti asli pada alif tersebut adalah Ya. Nanti kalau dibuat isim fail. Tetap diganti dengan Hamzah. Berarti menjadi Ko'ilun A'ishun. Ya? Atau Ba'i'un. Ba'a Yabi'u. Ba'i'un. Jadi mau aslinya nanti di situ adalah hamzah, eh aslinya adalah wawu atau aslinya adalah ya tetap diganti dengan hamzah. Ya? Qala ba'a 'asha. Di situ ada yang aslinya alif itu adalah wawu, ada yang aslinya adalah ya. Terserah kalau dibuat isim fa'il tetap diganti menjadi hamzah. Berikutnya, Kalau fiil tersebut, Huruf illahnya berada di akhir, Berarti dia nakis. Dilihat kalau fiilnya nanti berbentuk fiil nakis, Yang huruf terakhirnya berbentuk harful illah, Maka ketika dibuat, isim, dibuat menjadi isim fa'il, Caranya adalah, Mengikutkan wazan fa'ilun. Dan huruf illahnya dibuang. Seperti da'a, hada. Da'a dan hada. Semuanya mu'tal akhir dengan harful illah. Termasuk golongan dari fi'il nakis. Maka fi'il ini nanti kalau dibuat isim fa'il. Yang nakis ini. Itu tetap diikutkan wazan fa'ilun, namun harful illahnya nanti dibuang. Maka dia menjadi da'in hadin. Ya, da'in hadin. Aslinya itu adalah da'yun hadiyun. Ya. Namun karena huruf ya ini berat menerima harokat dhammah maka yaknya itu dibuang sehingga dibaca menjadi hadin dan da'in. Sekarang kita lihat Ismul fa'ili min ghoiris sulasi Ismul fa'il untuk fi'il yang selain dari tiga huruf Ya, Ismul fa'il untuk yang selain dari tiga huruf Yushtakku ismul fa'ili minal fi'li Ghoiris sulasi Ay minal rubaiyi Wal khumasi Wasudasi Bifi'li Salasati asya'in Dipecah atau dibuat isim fa'il dari fi'il selain daripada yang tiga huruf, maksudnya yang empat huruf, dan lima huruf, atau yang enam huruf, dengan fi'il salah sati asya. Dengan melakukan salah satu, dengan melakukan tiga dari perkara berikut ini. Ya dengan melakukan tiga dari perkara berikut ini yang pertama nati bimodori ehhi yang pertama kita datangkan mudori dari fiil yang lebih dari tiga huruf tersebut kemudian yang kedua nako harfal mudoro harfal mudori Miman madmumatan. Kita mengganti huruf mudora'anya. Yaitu huruf na'aytu atau huruf anitanya itu. Salah satu dari huruf yang mengawali pada fiil mudori. Diganti dengan mim yang didommah. Ya, diganti dengan menggunakan mim yang didomma. Yang ketiga, naksi rumakobla akiri. Kemudian kita mengkasrohkan huruf yang terletak sebelum huruf terakhir. Jadi, huruf yang terletak sebelum huruf yang terakhir itu dikasrohkan. Seperti ko tala yuko tilu muko tilun, ya diganti dengan mim, dengan mim yang didomma menjadi muko tilun. Huruf sebelum ya lam itu dikasroh dan di sini memang sudah dikasroh ya. Kalau dia belum dikasroh maka dia harus dikasroh. Kemudian akroma yukrimu, yukrimu ya nya dibuang diganti dengan mim menjadi mukrimun. Datangkan film mudhoriknya, kemudian ganti huruf mudhoro'anya tadi dengan mim yang didommah, dan huruf sebelum huruf yang terakhir dikasrohkan. Kemudian istagufaro, yastagufiru, mustagufirun. Yastagufiru, ya dalam keadaan berharokat fathah diganti dengan mim yang didommah menjadi mustagufirun. Karena huruf sebelum roh sudah di dikasroh, maka tetap dalam keadaan itu. Kemudian, istakoma yastakimu mustakimun. Ya, istakoma yastakimu mustakimun. Ini juga pembahasannya sama. Ya, itu caranya. Kalau mau membuat isim fa'il lebih dari fi'il yang fi'il yang lebih dari tiga huruf, datangkan mutoriknya dulu, huruf mutoroanya diganti dengan mim yang didomah, huruf sebelum huruf yang terakhir diganti dengan harokat kasroh. Kemudian isim mulfa'iliyu robu hasabah mauki ihfal jumlah isim fa'il dia itu diirab sesuai kedudukannya letaknya di dalam jumlah wayati mufradun maksudnya nanti kalau di, di jumlah ya terkadang bisa jadi rofa sebagai fa'il rofa sebagai isim kana nasub sebagai isim inna nasub sebagai maful bi atau dia dijerkan karena kemasukan amil jer atau sebagai mudaf ilaih tergantung irobnya. Ya, di mana dia diletakkan di dalam jumlah, maka di situ dia ditentukan irobnya sebagai apa nanti. Wa ya'ti mufradun wa Dan juga dia datang dengan bentuk isim mufrad fa'ilun wa musannan atau datang dengan bentuk isim musanna fa'ilani wa jam'un atau datang dengan bentuk jamak fa'iluna. Ya. Muzakkarun wa muannatsun. Dan isim fa'il ini juga bisa datang dengan bentuk muzakkar fa'ilun ya, dharibun wa muannatsun atau datang dengan bentuk mu'annas berarti fa'ilatun dharibatun. Paham? Wama arifatun wanakiroh dan juga isim fa'il ini bisa datang dengan bentuk ma'rifat dan bentuk nakiroh. Artinya kalau ma'rifat nanti alfa ilu ado ribu, ya asa jidun al kotilu wanakiroh atau datang dengan bentuk nakiroh. Ado sajidun kotilun juga bisa. Artinya isim fa'il ini semua pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan isim dia bisa. paham? Eh tergantung di mana letaknya gitu. Dia bukan punya ikrob yang baku, tidak. Ikrob dia tergantung di mana diletakkan kedudukannya di jumlah. Kemudian dia bisa datang dengan bentuk mufrad, musanna dan jamak. Bisa bentuk datang dalam jenis muzakkar dan muannas. Bisa datang dengan bentuk ma'rifat dan juga bisa datang dengan bentuk nakhirah. Kemudian fawaih terakhir ditambahkan. Makna yang ada pada isim fa'il itu seperti makna yang ada pada fi'il mudhori'nya. Jadi makna yang ada pada isim fa'il itu sama dengan makna yang ada pada fi'il mudori seperti kita kasih contoh mujitahidun ini kan isim fa'il ya maknanya itu sama dengan yajitahidu mujitahidun yajitahidu mujitahidun, berarti kalau yajitahidu dia satu orang laki-laki yang bersungguh-sungguh maka mujitahidun dimaknakan dia adalah orang yang bersungguh-sungguh atau seperti sajidun maknanya sama dengan yasjudu ya sajidun maknanya sama dengan yasjudu Terima, itu dulu. Hmm. Hmm. Pembahasan berikutnya nanti kita masuk siagul mubalaghoh. Subhanak Allah, marbubna wbihamdi.